Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad. Waalaikumsalam Sayidina Muhammad. Saudara. Buaya, saya ingin diterangkan tentang makna fitnah. Karena yang saya pahami dalam bahasa Indonesia, fitnah itu tuduhan tanpa dasar. Tapi begitu saya mencoba untuk mengartikan doa yang diajarkan baginda Nabi dibacanya sebelum salam dalam sholat Allahumma inni a'udzubika min a'zabi jahannam wa min a'zabil qabri wa min fitnatil makhya wal ma'amati wa min syari fitnatil masyid dajjal sini agak bingung saya memahami arti fitnah untuk itu mohon dijelaskan demikian saja, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bahasa Indonesia tidak bisa mewakili bahasa Arab bahasa Arab itu bahasa yang kaya sekali sehingga satu makna bisa dihadirkan dengan bermacam-macam lafad bahasa miskin, bahasa Indonesia sehingga banyak diambil dari bahasa-bahasa asing, bahasa Arab sendiri kalau bicara tentang tentang fitnah memang bahasa indonesia itu fitnah adalah orang yang fitnah bahasa indonesia itu terjemahan daripada buhtan bahasa arab itu saja fitnah dalam bahasa indonesia adalah kita membicarakan sesuatu yang tidak pernah terjadi itu namanya fitnah dalam bahasa indonesia ada orang tidak melakukan sesuatu lalu kita katakan dia melakukan berarti kita telah menfitnah dia itu kan bahasa indonesia, itu bukan bahasa arab itu itu dalam bahasa arabnya adalah buhtan waqutbahattahu bahat tahu telah membuat buhhtan, buhhtan itu adalah yaitu berbohong berbohong membuat satu jadi ada orang tidak melakukan, kamu katakan melakukan itu adalah buhhtan itu bahasa kita adalah fitnah bahasa Indonesia ada fitnah dalam bahasa Arab maknanya sangat luas sekali termasuk fitnah yang paling besar adalah syirik disebutkan dalam Al-Quran fitnah itu asyaddu minalqatl itu adalah Al-Quran Al-Quran Al-Fitnah al Di sini adalah menyekutukan Allah jadi adalah menyekutukan Allah Jadi mula-mula kan diharamkan kita mengadakan peperangan di diharam di, di Mekah Cuma ada saat kekafiran itu adalah merusak Maka dilakukanlah peperangan di situ untuk memerangi orang-orang kafir Di saat itu dikritikin Nabi Muhammad Bagaimana Muhammad mengizinkan melakukan peperangan di seperti ini Di bulan seperti ini Melakukan peperangan di bulan Haram Dikatakan alfitnah atau kekafiran itu lebih keji daripada perang di tempat ini. Sebab kamu kafir dan kamu buat kerusakan. Jangan didorong dibalik de bulan haram, jangan didorong dibalik tanah haram. Sebab kamu melakukan kafiran. Fitnah di sini adalah kekafiran juga disebut sebagai fit-fitnah. kemudian dosa semuanya juga disebut sebagai fitnah. Nah ini makanya jangan disamakan itu kan fitnah bahasa Indonesia. Sebagai yang anda pahami selesai sudah. Itu bahasa Indonesia fitnah. Kalau melihat fitnah di dalam hadis Nabi bermacam-macam maknanya termasuk fitnah adalah dosa. Yang menjadikan gelapnya hati adalah dosa. Seperti apa kan turudul fitnatu 'alal qulubi kalhasiri 'udan 'udan. Jadi hati itu akan menjadi gelap karena fitnah. Fitnah di sini maknainya dosa. Semua dosa adalah fitnah. Jadi hati ini akan menjadi gelap karena fitnah karena dosa. Kalau kita melakukan... dan dosa itu akan menjadikan gelapnya hati seperti pintalan tikar. Udan Udan, lihat satu demi satu, lihat orang minta hati karena tidak langsung selembar begitu, tidak Jadi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai nanti menjadi luas, lebar Begitu juga hati ini menjadi gelap, itu bukan spontan tapi dengan dosa yang dilakukan nempel jadi gelap, dosa, noda hitam, dosa, noda hitam, ini fitnah Dan fitnah juga termasuk ujian Ujian yang menjadikan kita ini Uh, berat ujian baik hidup di dalam hidup ini dunia ini adalah fitnah semuanya dan dunia adalah fitnah ujian bagi kita sehingga dalam doa kita Allahumma inna auudzubika 'adzaabil qabri wa min fitnatil mahya dalam hidup ini ada ujiannya fitnah di dalam dunia ini dan nanti ada fitnah kubur ini adalah ujian dari malaikat munkar nakir itu fitnah dikatakan jadi banyak makna fitnah itu fitnah mahyaw fitnah til mahyaw mati fitnah dalam kehidupan fitnah di saat mati yaitu saat ditanya oleh malaikat mongkarnakin fitnah masyihid dajjal dajjal itu fitnah ada ujian dan dajjal dan oleh fitnah jadi fitnah itu maknanya sangat luas sekali bukan fitnah dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan fitnah dalam bahasa Arab bukan, tidak ada hubungannya itu sama sekali, tidak ada hubungannya jadi itu bisa menjadi bahasa Indonesia sudah biarkan bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah buhkan. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Arabnya adalah buhkan. Dan juga fitnah masuk dalam bahasa Indonesia. Cuman fitnah yang selama ini kita fahami dalam bahasa Indonesia bukan fitnah yang maknanya luas dalam bahasa Arab. Jadi fitnah dalam bahasa Arab maknanya luas sekali. Tapi fitnah dalam bahasa Indonesia itulah maknanya yang selama ini kita fahami. Itu saja. Yang penting jangan kita melakukan fitnah. Dan jangan sampai kita terkena fitnah Baik dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia Sudahlah Dalam bahasa Indonesia jangan kita memfitnah Jangan suka difitnah. Tapi fitnah di dalam bahasa Arab macam-macam Jangan sampai kita dosa-dosa menjadikan gelap hati kita Jangan sampai fitnah dajjal menjadikan kita sengsara Jangan fitnah dalam kehidupan itu Dalam kehidupan ini menjadikan kita salah-salah Jangan sampai di dalam kubur nanti fitnahnya Termasuk menjadikan kita menjadi ahli Ahli orang mendapatkan seksa di alam barisah Fitnah di akhirat nanti na Itulah fitnah dalam bahasa Arab maknanya sangat luas sekali termasuk Asyirku Menyekutukan Allah disebutkan adalah Al-fitnatu asyaddu minal qatli